Sa berita malam. Assalamualaikum Saudara-saudaraun berita malam edisi hari ini Sabtu 4 Maret 2017 dibacakan Ardian Syah. Rongsor di kilometer 27 kawasan Cepang Lima ditangani. Nasib ribuan tenaga kontrak di Abdia belum jelas. Seorang anggota TNI tewas terseruduk truk di Medan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim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 Berlun titik longsor di dekat Badan Jalan Nasional Birenta Kengon, tepatnya di kilometer 27 kawasan Cotpang 5, Juli Biren, segera ditangani. Hal ini dikatakan Sumardi, pengawas jalan tersebut. Sumardi mengatakan longsor di kilometer 27 yang semakin melebar akibat digerus hujan deras pekan lalu dalam waktu dekat akan segera ditanggulangi. Ia juga mengatakan titik longsor di ruas jalan Birenta Kengon diantaranya mulai dari kilometer 12, 13, 14, 16, 19, 24, dan 27. Longsor terparah terjadi di kilometer 27. Guna mengatasi longsor tersebut akan dibangun beronjong sekitar 9 hingga 10 meter. Di kawasan tersebut juga akan dibangun saluran sepanjang 400 meter. Sudarlun SK Ribuan Tenaga Honor dan Kontra Adiabdia telah berakhir tahun lalu. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan kapan SK Ribuan Honor terjadi dan tenaga kontrak diterbitkan untuk tahun ini. Rita, salah seorang guru tenaga kontrak di salah satu sekolah di Blangpidi mengaku belum menerima SK perpanjangan kontrak untuk tahun ini. Ia berharap Bupati Abdiah melalui dinas terkait memperpanjang SK mereka. Hal yang sama juga disampaikan Sayuti, salah seorang tenaga kontrak di salah satu dinas. Kepala Dinas Pendidikan Abdiya Dr. Andes Yusnaidi membenarkan bahwa SK untuk guru tenaga honor mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga jenjang SMP belum diperpanjang. Yusnaidi mengaku pihaknya belum berani mengeluarkan SK tenaga honor dan kontrak sebelum ada dokumen pelaksanaan anggaran. Udarlun Ser Marasidi, 55 tahun, anggota Kodim Nias Sumatera Utara, tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Gaperta, Medan Helvetia, Sabtu pagi. Polisi masih memburu sopir truk yang langsung melarikan diri usai melindas korban. Kapolsek Medan Helvetia, Kompol Hendra, mengatakan korban yang saat kejadian mengenakan pakaian sipil dinyatakan tewas seketika akibat luka parah. Sejumlah saksi memastikan korban bersama sepeda motor Miu BM 3975YF Sempat dilindas roda truk Bahkan pria asal Madura Jawa Timur itu sempat lama berada di kolong truk Karena terjepit bangkai sepeda motor yang remuk Proses evakuasi sedikit terhambat karena posisi korban terjepit di kolong truk Dari keterangan saksi diketahui kecelakaan akibat korban menerobos lampu merah Korban yang datang dari arah jalan asrama langsung berbelok ke jalan Gaperta Sehingga langsung disambar truk yang datang dari arah berlawanan Zarlun, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBDPD, Dewan Ansari, mengatakan pembangunan 45 unit hunian sementara untuk korban gempa Desember 2016 lalu, kini hampir rampung. 45 keluarga yang rumahnya hancur dalam gempa Pidijaya akan segera menempati huntara yang dibangun di perkarangan rumah masing-masing penerima. Dewan Ansari juga mengatakan sebelum korban gempa menerima rumah bantuan, mereka akan menempati Huntara sambil menunggu selesainya pembangunan rumah bantuan dari pemerintah. Ansari juga mengungkapkan hingga kini pihaknya belum mendapat kejelasan kapan pembangunan rumah untuk 45 keluarga korban gempa di PD dimulai. Anggaran dana untuk pembangunan rumah korban gempa telah diajukan ke BNPB, tapi belum diketahui kapan dana tersebut terealisasi Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia, Serambia FM. Sudarlun seorang preman bernama Robert Semanjunta, 65 tahun terlibat penganiayaan terhadap Abdullah Nenggolan, 36 tahun, pedagang di pusat Pasar Medan. Pelaku asal percut setuan dari Serdang ini nekat menganiaya korban karena jatah premannya tidak diberikan. Informasi yang dihimpun Robert tidak sendirian menganiaya Abdullah Nenggolan tapi melibatkan sebelas preman lain yang juga rekannya. Preman yang tergabung dalam sebuah organisasi kemasyarakatan pemuda ini menganiaya korban dengan benda tumpul. Abdullah dianggap tidak konsisten membayar upeti. Akibatnya korban harus dirawat intensif di rumah sakit untuk memulihkan kondisinya yang babak belur. Tak lama kemudian para pelaku diringkus polisi setelah korban melaporkan kasus ini ke Polsek Medan Kota. Kapolsek Medan Kota Kompol Martua Sah Tombing mengatakan, ke-12 pelaku ditangkap dari dua lokasi berbeda pada Sabtu dini hari. Saudarulun Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud tiba di Bandara Ngurah Rai Bali Sabtu sore sekitar pukul 17.53 WITA dengan menggunakan pesawat khusus kepresidenan bertipe Boeing 744. Selang beberapa menit setelah pesawat yang ditumpangi Raja Salman mendarat, dua pesawat lainnya yang mengangkut kru juga mendarat. Pada saat yang sama, aktivitas penerbangan baik dari maupun menuju Ngurah Rai ditutup total. Raja Salman tiba di Bandara Ngurah Rai, usai lawatan singkatnya ke Brunei Darussalam. Pengamanan ketat diberlakukan di sekitar area kedatangan Raja Salman. Ratusan mobil penjemput juga disiapkan di area lanut Ngurah Rai. Saat tiba di bandara, Raja Salman disambut dengan tari pendet yang dibawakan 50 penari cilik asal Balu. Darul Notoritas Yordania menghukum 15 narapidana sekaligus dalam satu hari. Jumlah ini merupakan jumlah paling banyak untuk eksekusi mati dalam sehari selama beberapa tahun terakhir di Yordania. Menteri Informasi Yordania Mahmud Al-Momani mengatakan, Para napi dieksekusi mati dengan digantung di penjara swaga sebelah selatan Ibu Kota Aman pada Sabtu Subuh waktu setempat. Al-Mumani mengatakan bahwa 10 napi yang dieksekusi mati dinyatakan bersalah atas dakwaan terorisme. Sedangkan 5 napi lainnya dinyatakan bersalah atas berbagai tindakan kriminal keji termasuk pemerkosaan. Seluruh napi yang dihukum gantung diketahui berwarga negara Yordania. Di antara kasus terorisme yang menjerat para napi itu terdapat serangan terhadap para turis di Amphitheater Roma yang ada di Ibu Kota Aman yang menewaskan seorang warga Inggris tahun 2006. Kemudian juga teror terhadap intelijen Yordania tahun lalu yang menewaskan 5 agen. Eksekusi mati ini dilakukan setelah Yordania memberlakukan moratorium antara tahun 2006 hingga 2014 lalu.